Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para wargi Para pendengar Radio Raja Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di udara dalam acara seran langsung dari studio Radio Raja Bandung yang setiap hari Selasa pagi kita Insya Allah akan membahas masalah ilmu. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Maret tahun 2013 Atau bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1434 Hijriah Alhamdulillah Pada pagi hari ini insyaallah Ustadz Abu Haidar A.W.T. akan menyampaikan materi Melanjutkan materi yang telah disampaikannya pada hari Selasa yang lalu Yakni Masalah kendala-kendala dalam mencari ilmu Para pendengar Radio Raja Bandung Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kami akan buka sesi tanya-jawab Nanti setelah Ustadz menyampaikan materinya Anda bisa menelpon langsung di nomor 022-868-62637 Sekali lagi di nomor 022-868-62637 Atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat SMS di nomor 08112271476 08112271476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Dan pagi hari ini insyaallah alhamdulillah Ustaz Abu Haidar sudah ada di Studio Radio Raja Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini Ustaz? Alhamdulillah barakallahu fiik baik. Bagaimana Musayyin Dadang dan Farid? Alhamdulillah Ustaz. Ya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Abu Haidar untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nehmaduhu wa alaikum. nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu nasta na billahi min syururi anfussina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah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 فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس Para pendengar Radio Roja Bandung yang Allah muliakan, baik melalui radio di gelombang 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian tentang Muawiqat fi Thalabil Ilm. Muawiqat itu artinya kendala. Penghalang atau penyakit Sudah Beberapa poin yang kita bahas Pertama adalah Fasa dunia Yang keduanya Kemarin juga sudah dijelaskan Yaitu tazkiyatun nafas Dan yang terakhir Yang ketiga kemarin juga sudah Dijelaskan kalau tidak salah Adamul amal Bil ilm Tidak mengamalkan ilmu poin ini sudah ya tidak mengamalkan ilmu Belum? Taib Yang ketiga Kendala atau penyakit Yang Banyak Dimiliki oleh para tulab ul ilm Para penuntut ilmu adalah Adamul amal bil ilm Tidak mengamalkan ilmu Tidak mengamalkan ilmu Menjadi penyebab terhapusnya barokah ilmu. Dan penyebab utama diazabnya orang yang berilmu tadi. Allah mencelak orang-orang yang seperti itu. Dalam banyak ayat. Di antara surah As-Sof. Ayat 2 dan 3. Ya ayuhalladzina amanu lima taquluna. Malataf alun, kaburamaktan indallahi antakulul malataf alun. Hai hey orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kebencian Allah apabila kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan. Oleh karena itu, tidak mengamalkan ilmu. Menjadi penyebab turunnya murka Allahu Azza wa Jalla Kepada mereka Oleh karena itulah Maka para ulama Dari kalangan Para sahabat Tabi'in Tabi'in tabi Mereka itu manusia-manusia yang paling Gigih, giat, semangat untuk mengamalkan ilmu sebab itulah tujuan pokok dipelajarinya ilmu untuk diamalkan coba lihat apa yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kana ar minna idza ta'alla ma ayat lam yujawizhunna hatta ya'rif hatta ya'rifa ma'an yahunna wal 'amala jamian wal 'amala bihi jamian Kata Abdullah bin Masud, seorang di antara kami, maksud kami di sini para sahabat. Apabila mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, dia tidak dulu berpindah kepada ayat yang lainnya, sehingga dia mengetahui makna yang terkandung dalam ayat itu dan mengamalkannya bersama-sama. Ucapan Abdullah bin Masud dikutip oleh banyak ahli tafsir di antara al-Imam Ibnu Kathir. dalam kitab tafsirnya dalam mukaddimahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan yuhtaful ilmu bil amal fa in ajaba huwa ila irtahala ilmu itu diikat dengan amalan dijaga dan dipelihara dengan amalan kalau ilmunya diamalkan Maka dia akan terjaga. Kalau tidak, maka dia akan pergi. Akan hilang. Karena ilmu dengan amal adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bashar al-Hafir rahimahullahu ta'ala menyatakan. Adu zakat al-hadith. Fasta'milu min kulli mi'atai hadithin khamsa ahadith. Tunaikan zakat hadis, ajarkan dari setiap 200 hadis, 5 hadis. Dan banyak lagi ungkapan para ulama tentang wajibnya mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Oleh karena itulah, maka tidak diamalkannya ilmu adalah musibah. Bagi para pemilik ilmu tersebut Selain musibahnya Berupa hilangnya ilmu-ilmu yang dimiliki Juga ada keburukan-keburukan lainnya yang akan timbul Mengamalkan ilmu termasuk perkara yang Bisa lebih mempermantap tertanamnya ilmu dalam jiwa kita Apapun Baik umpamanya perbuatan ataupun ucapan. Ucapan umpamanya. Cobalah Al-Fatihah. Kenapa kita tidak pernah lupa Al-Fatihah? Karena selalu kita baca 17 kali minimal dalam sehari semalam. Demikian juga doa-doa sholat, ruku, sujud, duduk, tahiyat. Tidak pernah lupa. Karena selalu kita baca. Demikian juga umpah doa-doa harian. Bangun tidur. Masuk keluar WC. Doa ketika pakai pakaian. Doa ketika keluar masuk rumah. Doa setelah makan. Doa keluar masuk masjid. Doa ketika umpah mayam melihat hujan. Doa ketika melihat petir. Kita tidak lupa. Karena selalu kita baca dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa kalau kita menghafalkan hadis atau ayat sering lupa. Karena hadis itu susah untuk memeliharanya dalam kehidupan keseharian selain ustaz atau mubalig. Kalau ustaz karena sering menyampaikan maka dia banyak masih ingat terhadap hadis-hadis yang disampaikan. Adapun selain ustaz selain mubalig banyak lupa karena hadis tidak pernah atau jarang dibaca. Tidak bisa dibaca dalam salat, tidak bisa juga dibaca dalam amal-amal harian kecuali harus dihafalkan terus-terus terus. Dan itu hanya bagi orang yang mau mengajarkannya atau mau menghafalkan untuk ujian atau yang sejenisnya. Maka tidak jarang banyak orang yang lupa terhadap hadis oleh karena itulah, maka bila tidak diamalkan, ilmu-ilmu yang ada dalam diri kita bisa hilang. Bisa lupa. Dan mengamalkan termasuk perkara yang bisa mempermantap tertanamnya ilmu tersebut dalam diri kita. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Wa ammal yaumah, Fama baqiya minal umuri alqalil minal ulumi alqalil illa alqalil fi unas qalil ma aqalla mim may'a malum minhum bidzalika alqalil fasubhanallahi wa ni mal wakil Adapun pada hari ini kata Imam Az-Zahabi yang dimaksud hari ini adalah hari pada waktu Imam Az-Zahabi masih hidup yaitu abad ke-8 Hijriah Kata beliau, adapun hari ini, abad ke-8 Hijriah, tahun 700 sekian Hijriah, tidaklah tersisa dari ilmu yang sedikit ini, kecuali sedikit. Ilmu Allah yang sangat-sangat-sangat luas ini, tinggal tersisa sedikit di zaman Imam Az-Zahabi. Sisa ilmu yang, agama yang sedikit ini, tidaklah tersisa kecuali yang sedikit, di kalangan lingkungan orang-orang yang juga sedikit. Dan sedikit pula dari orang-orang yang berilmu tadi yang mengamalkannya. Semakin sedikit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ini terjadi pada zaman kira-kira tujuh -kira abad yang lalu. Apalagi sekarang. Lebih sedikit lagi ilmu yang terpelihara di kalangan kaum muslimin. Hampir tidak terlihat wujud dan aplikasi ilmu Islam dalam perilaku kaum muslimin. Kecuali di orang-orang tertentu yang jumlahnya sangat minim. Dan inilah musibah yang sangat besar bagi kaum muslimin. Berupa ketidaktahuan mereka tentang ilmu ajaran Islam sehingga tidak diaplikasikan di dalam kehidupan sehingga perilaku kaum muslimin umumnya jauh dari Islam lebih dekat kepada konsep kehidupan orang-orang kafir dalam hal berpakaian dalam hal berbicara dalam hal ber, dalam hal berpenampilan dalam hal bercita-cita dalam hal beraktivitas dalam seluruh hal Sehingga seolah-olah ilmu tentang Islam hanya ada di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, di majlis ta'lim, di majlis ta Islam. Di luar itu tidak lagi dipakai. Di pasar tidak lagi dipakai syariat Islam. Sehingga banyak kebohongan, kecurangan, sumpah palsu, mengurangi timbangan dan takaran dan seterusnya. Di kantor-kantor syariat Islam juga tidak dipakai. Sehingga banyak korupsi, manipulasi, suap dan yang sejenisnya. Ini yang menyebabkan kaum Muslimin layak dihinakan oleh Allah Azza Wajalla dalam bentuk direndahkan harkat derajat mereka dalam pandangan kaum kafir. Dalam bentuk diberinya mereka penguasa-penguasa dolim yang akan menyengsarakan mereka. Semuanya itu azab Allah kepada mereka karena jauhnya mereka dari Islam. Dan jauhnya mereka dari Islam karena kebodohan mereka tentang ilmu Islam ini. Lebih jauhnya lagi, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu, mereka itu... Termasuk orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah Azza Wajalla dan diserupakan dengan orang-orang Yahudi. Allah berfirman di dalam surah Al fatihah ayat yang terakhir. Al fatihah terakhir ini menjelaskan ada tiga golongan manusia dan tidak ada yang keempatnya, yaitu pertama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Al Siratul Adzina An Amta Alaihim yang kedua, al-magdub, orang yang dibenci, alayhim. Yang ketiga, al-dhalim, orang yang sesat. Tiga golongan, orang yang diberi nikmat, orang yang dibenci, dan orang yang sesat. Masuk ke dalam golongan, manakah kita di antara tiga golongan ini? Coba lihat, ternyata tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. berkata Umar Ibn Khattab an, ketika ditanya, siapa ketiga golongan ini? Dia menjawab, فَأَمَنْ لَذِينَ أَنْ alaihim, اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَوْلَيْكَ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِهِ Adapun orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang telah يَعْلَمُونَ ya الْحَقَّ mengenal kebenaran mengetahui kebenaran kebenaran itu Quran dan Sunnah yang difahami oleh ahlinya. Mereka yang berilmu tentang kebenaran. Tentang Quran Sunnah. Dan mereka mengamalkannya dalam kehidupan keseharian mereka. Berilmu dan beramal. Inilah orang-orang yang berada di atas suratul mustaqim. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Azza SWT. Yaitu orang-orang yang berilmu dan beramal. وَأَمَّا الَّذِينَ غَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِهِ Ada pun orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT. Dimurkai. Adalah mereka yang يَعْلَمُونَ الْحَقَّ Mereka itu berilmu. Tentang kebenaran. Mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Faham tentang syariat. Tapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan kesehariannya. Ini dibenci oleh Allah Azza SWT. Berilmu tapi tidak beramal. Kaburomaktan indallah. Antakulu ma'lataf'alat. Sungguh besar kebencian Allah. Kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu amalkan. Kamu mengatakan berarti berilmu. Makanya dikatakan. Tapi kamu tidak laksanakan. Tidak diamalkan. Dibenci oleh Allah Azza SWT. Orang seperti ini oleh para mufassirin berilmu dan beramal itu diserupakan dengan Yahudi, syibhul yahud. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, terutama pendeta-pendeta mereka, melalui kitab-kitab eh, melalui kitab yang ada dalam tangan mereka yaitu Taurat mengetahui secara pasti dan yakin bahwa Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu benar-benar Nabi terakhir Rasul penutup karena dalam Kitab Taurat itu sudah dijelaskan ciri-ciri dari Nabi akhir zaman yang akan muncul dan ketika muncul orang yang namanya Muhammad shallallahu alaihi wasallam Mendakwahkan Islam. Menyatakan dirinya Nabi. Dilihat ciri-ciri. Betul semuanya persis ada. Tahu. Bahawa ini Nabi. Sebagaimana mereka mengetahui. Terhadap anak-anak mereka sendiri. Mereka mengenal Nabi ini. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita gitu ya, mengenal anak-anak kita walaupun kembar, serupa banget, tapi kita tahu mana kakaknya, mana adiknya. Bukan hanya dari rupa dan suara, dari kebiasaan juga kita tahu. Kalau umpamanya ada tiga orang anak, orang tuanya pasti tahu kebiasaan tiga anaknya masing-masing ketika masuk rumah, ketika melangkah, bagaimana gitu ya. Ketika ngambil piring, ngambil nasi di, apa namanya, di wadahnya di Boboko apa, tempat nasi itu. Nah, itu tahu, walaupun tidak lihat. Orang tuanya di kamarnya, tiba-tiba ada yang lari, tok, tok, tok, masuk ke rumahnya, buka pintu, terus masuk ke rumah. Orang tuanya tahu siapa ini, dari kebiasaan. Orang Yahudi mengetahui Nabi Salawu Sam seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri. Berilmu bahawa ini benar-benar Nabi, tapi tidak diimani, tidak diamalkan, tidak diakui. Hatinya sih ngaku. Oleh karena itu banyak kasus anak-anak orang Yahudi masuk Islam setelah mengetahui hal ini walaupun bapaknya tidak Adapun penyebab dari tidak imannya orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena kedengkian mereka kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang Quraisy. Dan kekecewaan atas takdir Allah kenapa Nabi akhir zaman itu Bukan dari turunan mereka. Mereka meyakini selama ini seluruh nabi yang diutus oleh Allah berasal dari turunan mereka, dari Bani Israel. Israel itu nama dari nabi Yakub, alaihis salatu wasalam. Anak-anak nabi Yakub disebut Bani Israel. Yusuf, Ayub, Shu'ayb. Harun, Musa, Ilyas, Dhul-Khifri, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Jakaria, Yahya, Isa. Semuanya itu turunan Bani Israel. Turunan Nabi Ya'kub. Alayhi salatu wassalam. Makanya seruan mereka, Ya Bani Israel. Hai Bani Israel. Bukan Ya Yuhannas. Jadi, karena semua Nabi turun dari kalangan Bani Israel. Ketika dalam kitab mereka... Didapati keterangan bahwa nanti akan turun Nabi Akhir Zaman dengan ciri-ciri ini Ini Mereka yakin Nabi Akhir Zaman akan turun dari turunan mereka Dari keturunan Bani Israel Dan dijelaskan bahwa nanti Nabi Akhir Zaman itu akan menetap di Madinah Makanya mereka yang berasal dari daerah Yaman saat itu banyak yang pindah ke Madinah. Menunggu datangnya Nabi yang dijanjikan. Sementara mereka tinggal di Madinah menunggu datangnya Nabi. Dan ada tiga suku bangsa Yahudi di Madinah saat itu. Menunggu semuanya, menunggu kedatangan Nabi. Terjadi persaingan atau rivalitas mereka dengan gorongan Quraisy. Setiap kali Gerongan Kures berperang dengan Sukulen dan menang, maka orang Geres itu bangga dengan kemenangannya dan mempertontonkan kebanggaannya kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi membalas, "Tunggu sampai datang nabi akhir zaman, kami akan menguasai semuanya." Ternyata begitu muncul nabi dengan ajaran barunya yang bersumber dari Allahu Azza wa Jalla, nabi ini ternyata datangnya dari rival mereka, dari bangsa Quraisy. Kecewalah mereka. Apalagi selain datangnya bukan dari Bani Israel, juga datangnya dari rival mereka, saingan mereka itu orang-orang Quraisy. Tambah dongkok. Inilah yang menyebabkan mereka itu tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW secara zahir, walaupun hati mereka mengetahui dan meyakini Nabi asli. Nah makanya mereka berilmu bahwa ini Nabi yang sebenarnya, tapi tidak mengamalkannya, tidak mengimaninya. Makanya mereka dibenci oleh Allah Azza Wajalla. Makanya para ulama menyatakan orang yang berilmu tak beramal syibhul yahud serupa dengan yahudi. Inilah golongan kedua al-maghdubi alaihim. Dan yang ketiga yaitu ad-dhalin kata Umar fa ammal wa ammal ladzina adhallahumullah humul ladina la ya'lamuna ya al-haqa wa ya'mal wa, wa bi jahalatihim. Adapun orang-orang yang disesatkan oleh Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Bodoh. Tapi punya semangat untuk beramal dan beramal dengan kebodohannya. Maka pasti amalnya salah, keliru. Karena tidak didasari oleh ilmu. Bagaimana seseorang... Beramal, bisa benar amalannya kalau dia tidak berilmu tentang amal yang sedang dia lakukan. Coba orang tidak pernah belajar sholat, lalu sholat. Nggak akan benar. Gerakannya enggak akan benar, walaupun dia ruku, dia sujud, dia duduk. Tapi cara rukunya mungkin salah. Bagaimana letak tangan, apa di atas lutut, apa di atas paha, apa di atas betis. Jari-jarinya apakah dirapatkan, apa direnggangkan? Tulang punggungnya bagaimana? Kepalanya apakah rata sejajar dengan tulang punggung? Ataukah menengadah, ataukah menunduk? Pandangannya kemana? Apakah tempat sujud? Apakah ke ujung kaki? Apakah nah kanat tuur? Orang awam, orang bodoh, gak akan tahu. Ketika sujud, berapa anggota sujud? Orang bodoh gak akan tahu, asal sujud duit. Bagaimana tulang punggung, enggak tahu. Bagaimana jari-jari apa rapat, apa renggah, enggak akan tahu. Apakah kedua tangan diletakannya sejajar dengan bahu, dengan telinga. Apakah di pinggir uh, dua lututnya, orang awam enggak akan tahu. Asal ya sujubnat. Terjerumuslah mereka ke dalam kesalahan. Karena ketidaktahuan tentang amal yang sedang mereka lakukan. Ini sesat. Dan orang seperti ini disebut syibhun nasorah. Serupa dengan orang-orang Nasoro. Oleh karena itulah, maka ilmu dan amal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan untuk bisa selamat. Hanya ilmu tanpa amal serupa Yahudi dan dibenci. Hanya amal tanpa ilmu serupa dengan Nasoro dan disesatkan. Inilah kebanyakan orang awam dari kalangan kaum muslimin. Mereka tidak tahu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, mereka melakukan sholat, eh, apa namanya sholat suri disebutnya. Makna sholat suri adalah sholat hanya bentuk lahiriahnya saja, ruh dari sholat itu tidak ada. Karena tidak ada kehusuan, kehusuan disebabkan karena tidak ada penghayatan, penghayatan terhadap bacaan tidak ada disebabkan karena kebodohan. Tidak tahu. Belum tentu yang dibacanya itu benar. Belum tentu gerakan-gerakannya itu benar. Nah yang seperti inilah yang dialami oleh kebanyakan orang awam. Dan orang awam ini karena ketidaktahuan mereka banyak terjerumus dalam kesalahan ketika melakukan amalan. Termasuk amalan yang berupa ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Menyebut orang yang berilmu. Tak beramal dengan sebutan megawin. Berasal dari kata gawa. Kata beliau di dalam kitab jamiul ulum wal hikam. An-nasuh salasah. Manusia itu terbagi kepada tiga: pertama roshid, kedua gawin, ketiga dolun. Pertama roshid adalah manar falhak wat tabah, orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya, berilmu dan beramal. Roshid namanya. Nah roshid ini dalam al-fatihah tadi disebut orang-orang yang perlu iman, orang-orang yang sudah berada di atas cerotol mustaqim. Kedua, gawin adalah man arafal haqqa walam yattabi'ahu. Orang yang mengenal kebenaran. Berilmu tentang kebenaran. Tapi tidak diikuti itu kebenaran. Tidak diamalkan. Gawin. Dan yang ketiga, dolun alias sesat adalah man lam ya'rifil haqq. Waya'malu bijahlih. Orang yang tidak mengenal kebenaran. Tidak berilmu. Tidak hafal, tidak, tidak faham tentang Quran dan Sunnah dan beramal dengan kebodohannya. Ini disebut bolun. Jadi yang berilmu dan beramal rasyid. berilmu tak beramal gawin dan beramal tanpa ilmu dol sesat. Makanya di dalam surah An-Najm Allah Azza Wajalla berfirman tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma gawa sahibukum wa ma dhola. Eh, ma dhola sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiku anil hawa. In illa ila wahiyuhat. Ma dhola sahibukum. Sahabat kalian ini, yaitu Nabi Muhammad. Ma dhola, tidak dhola. Wa ma gawa, tidak gawa. Apa artinya dhola? Tidak sesat. Bukan orang yang beramal tanpa ilmu. Wama gawa. Bukan juga orang yang berilmu tanpa amal. Wama yanti qu'anil hawa. Dan beliau tidaklah pernah berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyuha. Semua ucapannya tiada lain. Kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Bukan dolun. Bukan gawin. Tapi beliau adalah Rashid. Beliau berilmu dan beramal. Jadi sebutan orang yang berilmu dan beramal oleh Imam Ibn Rajab disebut dengan sebutan Rashid. Oleh karena itu Khalifah yang Rashidin. Khulafa'ul Rashidin adalah Khalifah-Khalifah yang berilmu tentang syariat dan mengamalkan syariat itu dalam kekhalifahannya. Jauh sebelum mereka menjadi khalifah, ilmunya sudah teraplikasi dalam amal. Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, Umar bin Abdul Aziz, radhiyallahu annahum ajma'in. Semuanya sebelum mereka menjadi khalifah, mereka adalah orang-orang yang berilmu tentang Quran Sunnah dan sudah teraplikasi dalam bentuk amal. Begitu mereka menjadi khalifah, ya sudah, Quran Sunnah itu diwujudkan dalam kekhalifahannya, diaplikasikan. Maka, mereka oleh Nabi Ali, Salatullah Wasallam disebut dengan sebutan, Khulafa'ur Rashidin, dan wajib diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur Rashidin al-Mahdiin al-Mimba'di. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku, Dan sunnah para khalifah yang Rashidin sepeninggalku. Khalifah yang Rashid, lah Khalifah yang Berilmu dan beramal. Mengaplikasikan ilmu dan amalnya dalam kekhalifahannya. Berdasarkan hal itu, dua aspek ini, ilmu dan amal adalah dua keharusan bagi kita. Dua-duanya harus ada. Tidak boleh hilang salah satunya apalagi hilang dua-duanya. Orang yang berilmu tanpa amal adalah. Dibenci, serupa Yahudi, orang yang beramal tanpa ilmu adalah sesat, serupa dengan Nasrani. Orang yang tidak berilmu dan tidak beramal, itu syaitan, laknatullahi alaihim. Atau bahkan ketang syaitan berilmu, rada leheng. Itu tidak dihitung oleh Allah Azza wa Zala, orang yang tidak beramal, tidak berilmu. Karena umumnya manusia pasti beramal, walaupun amalnya buruk karena tidak didasari oleh ilmu. Oleh karena itulah, maka wajib mengamalkan ilmu. Sehingga peribahasa, ini peribahasa bukan Quran, bukan hadis. Menyatakan, Al-ilmu bila amalin, Kasyajarotin bila sanar. Al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Apa sih yang bisa dimanfaatkan dari pohon yang tak berbuah? Cuma satu. Yaitu dituar, dijadikan suluh, diduruk. Hanya itu. Berdasarkan hal itulah maka orang yang tidak mengamalkan ilmu, orang itu terkendala, terhalang untuk memperoleh barokah dari ilmu. Dan orang ini berada dalam jurang kehancuran dan kebinasaan yang akan mencelakakan dia, ya di dunia, ya juga di akhirat. Inilah kendala yang ketiga. Yang banyak dimiliki oleh para tulabul ilm. Keempat. Kendala keempat adalah apa yang disebut dengan sebutan taswif. Taswif itu berasal dari kata saufa, saufa yusawifu taswifan, jadi bisa ditaswif. Saufa itu arti nengke, diengke-engke taswifnya, ditunda-tunda. Bahasa Sundan nama lengle talangke hararese bikin bete. Kaleket gitunya. Diungke-ngkewe, ditunda-tunda. Al-Imam. Ibnul Jauzi menyatakan. At-taswif min junudil iblis. Taswif itu termasuk tentaranya iblis. Al-Khatib al-Baghdadi menukil. Perkataannya ini, perkataan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dalam iqtidail ilmi al Amal. Al-Imam Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan taswif itu ra'su amwal mafalis itu adalah modal pokok orang-orang yang bangkrut. Kata Imam Ibnu Qayyim, "At-taswif ay yamal al-'abdu ayaqdhi amr ba'da min umrih." Taswif artinya seseorang merencanakan, melaksanakan urusan penting suatu saat nanti suatu saat nanti terdapat kata iraha ketunya. orang ini tidak menyadari bahka, bahwa mungkin ajal lebih dahulu menjemput sebelum dia melakukan apa yang direncanakannya oleh karena itu Abu Ishak ketika Ditanya oleh seorang Ausina, berikan kepada kami wasiat. Beliau menyatakan, Ikhdarus Jauhi oleh kalian lenglek sikap lenglek talangke hararesek. Al Hasan menyatakan, Ia kawat aswif fa inna ka biyamika, walas Faiyakun gadan lak, fakun fi gadan kamakun tafil yaum. Wailam yakun lak gadan, lam tandam alama farrot tafil yaum. Jauhi oleh kalian sikap taswif. Lenglek, talang ke arah resetnya. Karena semua yang menjadi milikmu adalah hari ini dan bukan besok. Yang menjadi milikmu ini sekarang. Besok belum tentu menjadi milikmu. Kalau ternyata besok masih menjadi milikmu, maka bersikaplah kamu untuk esok hari seperti sikapmu pada hari ini. Tapi kalau besok ternyata tidak menjadi milikmu alias keburu mati, kamu tidak akan menyesal terhadap apa yang telah kamu manfaatkan hari ini. Anggap hari ini hari terakhir kita. Isi dengan berbagai macam kebaikan. Kalau besok ternyata kita sudah meninggal, sudah wafat, kita tidak menyesali apa yang kita perbuat hari ini. Tapi kalau ternyata besok masih menjadi milik kita alias kitanya masih hidup, kita tetap berbuat esok hari seperti kita berbuat hari ini. Isi lagi dengan berbagai macam kebaikan. Berkata Yusuf bin Asbat katakanlah yang Muhammad bin Samurah Asaih -sa bidadhi risalah ayat kiri iya kau tak miras tak tak tak miras tafsir pada nafsi wa imkanahu fi qalbi fa innu mahallul kala wa mu'milul thalaf wabihi tuqtu wafihi tanqatul ajal fa inna in faalta zalik Adal tahu min azmik. Wahawak alaihi fi'lan. Kata Yusuf bin al Asbat Muhammad bin Samroh as-Saih menulis surat kepadaku. Isi suratnya adalah, wahai saudaraku. Jauhi oleh engkau mengikuti taswif. Mengikuti sifat lengle talangke atas dirimu. Dan jauhi menetapnya sifat itu di dalam hatimu. Sebab itu adalah media atau lapangan kemalasan dan tanaman angan-angan. Dengan hal itu terbuanglah waktu. Dengan hal itu terjemputlah ajal. Jadi taswif ini sesuatu yang sangat apa? Merugikan. Oleh karena itulah maka para ulama zaman dahulu sangat-sangat sangat menghindari sikap taswif ini dalam kehidupannya. Terutama dalam perkara mencari ilmu. Sebagai contoh, As-Samani dalam kitabnya yang berjudul Adabul Imla wal Istimla meriwayatkan beberapa kisah bahawa para muhadisin tidak pernah menyia-nyiakan waktu kosong di sela-sela mencari ilmu. Kalau di sela-sela mencari ilmu ada istirahat. Karena memang manusia butuh istirahat. Manusia memiliki keterbatasan dalam segala hal. Ibarat gelas, kapasitas gelas ini terbatas. Diisi sampai penuh, udah kalau sudah penuh jangan diisi terus, nanti kebuang, leber, gitu ya. Otak kita pun begitu. Diisi ilmu terus 6 jam nonstop. Olab Paling yang bisa dipahami cuma satu jam pertama Lewat dari satu jam itu Wah sudah konsentrasi buyar kemana-mana Karena kondisi fisik menurun Ketika awal-awal masih fresh Masih seger Masih kuat Masih konsentrasi Lama-lama pegal cangkeng pararanas Bujur nyeri itu ya Kemudian Sinsiremeun mulai menjalar ke seluruh tubuh. Ah sudah begitu maka sudah tidak bisa konsentrasi lagi. Istirahat. Dan itu dilakukan dulu oleh para ulama. Oleh karena itulah maka ketika istirahat mereka mengisi dengan zikir, istighfar, tasbih, tahlil dan yang lain lainnya Oleh karena itu Muhammad bin Ismail Ketika beliau memberikan pelajaran, murid-murid yang ngumpul di sana mencapai ishruna alfa, Mencapai dua ribu orang. Lalu disebutkan ada asar. An-na as-sam'ani zakara. an al-muhaddi saka'na idha qala haddasana waqi. Suma bada'al mustami'una yang quluna hadil kalimah. Kana al-muhaddithu fi hadhihi al la yudayyihu waqtahu bal yastaghfiru Allah wa hatta tarja'a alayhi al baratan ukhra. Kalau seorang guru berkata haddatsana waqi telah menceritakan kepadaku waqi. Lalu ditulis oleh murid-muridnya. Ketika murid-muridnya menulis dan itu ada jeda beberapa detik. hadasana Waqi. Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa yang dilakukan si guru? Ketika menunggu si murid menulis, dia tidak menyediakan waktu beberapa detik, kecuali diisi dengan istighfar atau tasbih. Lalu melanjutkan. Dan seterusnya. Kalau para ulama, yang lainnya, Kadang-kadang menerangkan kalau zaman sekarang jarang yang menulis secara langsung. Menulis, ya tapi setelah itu ada rekaman di hadapan syekh, di hadapan gurunya. Ketika menyebut haddasana fulan, telah menceritakan kepadaku fulan. Ketika muridnya menulis, maka beliau menerangkan si fulan ini, maknanya adalah fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Dia lahir tanggal sekian, tahun sekian, di Anu, dan meninggal tahun sekian, bulan Anu, di Anu, e, di tempat Anu. Dengan usia sekian. Dia adalah gurunya ini, muridnya ini. Disebut secara lengkap. Dan itu di luar kepala. Kenapa mereka hafal? Karena setiap detik dari waktu yang mereka miliki, mereka manfaatkan untuk menelaah terus beribu-ribu kali. Sehingga sudah terbayang aja Jalur. Sanat itu terbayang. Tidak akan terbalik. Berkata. Para ulama tentang. Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kata. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahi ma ra'aituhu illa mubtasiman. Au qari'an au mutali'an. Demi Allah. Kata anaknya nih. Tentang ayahnya. Aku tidak pernah melihat ayahku kecuali kalau beliau tidak tersenyum ke orang-orang, beliau membaca atau menelaah. Murid-murid Imam Khatib Al-Baghdadi menyatakan, "Ma ra'aitul illa wa kitabun yutali'uhu." Aku tidak pernah melihat Khatib Al-Baghdadi kecuali di tangannya pasti ada kitab yang sedang beliau baca. Imam Hasan al Basri rahimahullahu ta'ala berkata, Ya bina Adam, innama anta ayam. Kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk. Hei anak Adam, kamu ini hanya beberapa hari hidup di alam dunia. Setiap kali pergi satu hari, pergi pulalah sebagian waktu yang kamu miliki. Masi Imam Hasan Al-Basri Ma min yawmin yansukqu fajruhu illa wa yunadi ya ibn adam ana khalqun jadid wa ala amalik ashhid watajawwad minni fa inni idha madaitu la'uddu ila yawm al-qiyamah Tidaklah berlalu satu hari dalam kehidupan kita. Kecuali hari tersebut selalu berkata kepada manusia. Hei Bani Adam. Ini kata hari ini. Hari, hari yang baru. Aku adalah makhluk yang baru. Aku akan menyaksikan atas amalmu. Maka ambil perbekalan dari aku. Karena sungguhnya apabila aku berlalu. Aku tidak akan pernah kembali dalam kehidupanmu sampai hari kiamat. Ini adalah ungkapan para ulama yang menjelaskan betapa pentingnya kita memanfaatkan waktu dan menghindari taswif. Taswif artinya menunda-nunda. Pekerjaan-pekerjaan penting yang mestinya kita amalkan ditunda demi kebahagiaan fisik kita, kesenangan fisik kita dibuat untuk istirahat yang tidak perlu atau yang sejenisnya. Oleh karena itulah maka para ulama memandang taswif merupakan penyakit dan penghalang bagi para tulabul ilm. Dan penyakit inilah yang membuat banyak para penuntut ilmu gagal menjadi ulama. Gagal menjadi orang alim, gagal menjadi tauladan dan panutan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena kegagalan mereka dalam memahami banyak ilmu yang mestinya mereka fahami karena taswif ini, karena sikap lengle, talangke, hararese, bikin bete. Inilah yang keempat dari kendala-kendala yang banyak dimiliki oleh para tulabul ilm. Para penengah radioja yang Allah muliakan, rupanya pagi ini cukup. Dua poin saja yang kita bahas, insya Allah poin-poin yang berikutnya akan kita teruskan pada hari-hari yang akan datang, pada hari Selasa yang akan datang. Dan kini kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan dan uh, nanti nomornya akan dibacakan kembali oleh Akhi Muzain dan kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Rabi'l-Alamin. Ya, Syukuran Ustaz atas materi yang telah disampaikan Yang sangat bermanfaat sekali Buat kita semua Dan Para pendengar Radio Raja Bandung Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Untuk sesi selanjutnya Kami akan buka sesi tanya jawab Anda bisa bertanya langsung Kepada Ustaz Bisa melalui telpon di nomor 022 868 626 37. Sekali lagi di nomor 022 868 626 37 atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di nomor 08112271476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan alamat anda sudah ada penelpon assalamualaikum. assalamualaikum halo halo iya. Salam. assalamualaikum halo ya? ya, pak solihin nih iya bisa lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Solin maaf dikesilkan dulu ya Ada feedback ya. Barakallahu wabarakatuh eh, Pak wabarakatuh Pertanyaan saya mungkin agak eh, Menyimpang dari materi eh, Yang pertama eh, Ada hadis yang menyatakan bahwa eh, Dilarang mengadakan perjalanan di uh, asafas ya, dalam rangka beribadah kecuali ketiga ma mas, uh, masjidku ini yaitu Masjidil Haram mas, uh, Masjid, Masjid Nabawi Masjidil Haram dan Masjidul Aqsa uh, untuk di kalangan kita banyak orang yang melakukan seperti huruj gitu apakah itu tidak termasuk menyelisih hadis yang tersebut. yaitu yang pertama. Yang kedua, di kalangan kita ketika mau mengadakan e, apa haji, berhaji atau misalnya umrok. Itu sebelumnya suka mengadakan acara semacam kalau disebut wali matur safar. E, Kadang-kadang kita suka diundang bagaimana hukumnya kita untuk menghadirinya. Demikian, jasa kallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin di Camiyahi barakallahu fiqh. Ada dua pertanyaan yang diajukan. Pertama, tentang hadis La tushad durrihal illa ila salasa al-masajid. Yang dimaksud dengan Latushad Durihal artinya jangan memaksa-maksakan diri, memberat-beratkan diri untuk mengadakan bepergian. Kecuali ketiga tempat, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Memberat-beratkan diri itu dengan menyiapkan bekal yang sangat banyak. Dandanan juga agak beda gitu ya. Dan seterusnya. Kecuali ketiga tempat. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Karena ketiga tempat ini memang memiliki keutamaan dibanding masjid-masjid manapun di dunia ini. Sholat di Masjid Nabawi seribu kali lipat. Pahalanya dibanding sholat di masjid yang lainnya. Sholat di Masjid Haram 100 kali lipat dibanding Masjid Nabawi, alias 100 ribu kali lipat di Masjid, Masjid ya dibanding Masjid-Masjid yang lainnya. Masjid Aqsa 100 kali lipat. Makanya disunahkan bahkan didorong orang untuk mengunjungi ketiga tempat itu sekalipun harus memaksakan diri, memberatkan diri, menghabiskan banyak uang. Sekarang ini puluhan juta. Untuk umroh saja minimal sekitar 20 juta. Haji bisa dua kali lipat yang reguler. Kalau yang plus bisa 80 juta atau ada juga yang di atas 100 juta. Itu tidak apa-apa. Karena untuk ibadah dengan ibadah yang afdal. Apalagi haji merupakan rukun Islam. Minimal satu kali dalam seumur hidup. Adapun selain ketiga tempat ini terlarang mengunjungi tempat-tempat lain dalam rangka ibadah, secara khusus kecuali mengunjungi suatu tempat itu untuk menetap di tempat tersebut beberapa waktu lama dalam rangka mencari ilmu, seperti umpamanya seseorang yang pergi umpamanya ke kota lain di negeri lain untuk belajar ilmu syar'i ke Riyadh umpama di sana ada Jamiatul Imam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh kita be umpamanya belajar ke sana ya pasti mempersiapkan bekal uang dan seterusnya tapi itu bukan dalam rangka mengunjungi tempat itu karena keutamaan tempat itu bukan tapi karena mau belajar aja di sana ada pun datang ke Mekah, ke Madinah, ke, Mes ke Mesir Aksa. Itu karena tempatnya. Karena keutamaan tempat yang kita kunjungi. Kalau ke Riyad bukan karena keutamaan tempatnya. Tapi karena di sana ada jamiah. Ada Universitas Islam. Dan di sana ada ilmu yang bisa kita bawa. Yang bisa kita pelajari. Berdasarkan hal itu. Maka yang dimaksud adalah. Tushadurrihal illa ila salah sa'al masajid. Tidak boleh memaksa-maksakan diri untuk mengadakan bepergian. Karena dianggap utamanya tempat tersebut. Seperti umpamanya berkunjung kepada masjid. Selain ketiga masjid itu. Karena masjid ini dianggap umpamanya istimewa. Karena di sana ada dimakamkan kuburan wali tertentu. Bayar sekian juta. Di sananya minta-minta lagi ke penghuni kubur. Wah ini berkali lipat. Maka ini terlarang sama sekali. Adapun istilah Pak Solihin tadi dengan istilah khuruj Secara bahasa artinya khuruj itu keluar. Tapi khuruj ini menjadi istilah khusus yaitu keluarnya orang dalam uh, dalam jangka waktu tertentu. Ada yang tiga hari, ada yang empat puluh hari, gitu ya. Tiga hari dalam sebulan, empat puluh hari dalam setahun, gitu ya. Adalah rangka apa? Dalam rangka Mengajak orang sholat. Hanya itu saja. Sholat di masjid Bagaimana tata cara sholatnya? Terserah. Mau benar musalah? Terserah. Rumah di gedoran. Ayo pak sholat. Ayo pak sholat. Kalau umpah tidak mau dinasihati. Terus aradangnya ar iya. Sampai di masjid yang tempat dia berkumpul. Beres imam salam. Orang-orang itu langsung berdiri. Ceramah. Kemudian orang tidak di, di, dibiarkan keluar. Kalau keluar dicegat. Hmm. Tapi pas orang lain ngaji mereka pada keluar. Nah khuruj yang seperti ini. Tidaklah termasuk. Kepada larangan hadis tadi. Sama saja dengan orang yang keluar dakwah. Umpamanya seseorang dari tempat tinggalnya. Diundang dakwah keluar kota keluar pulau atau keluar negeri. Khuruj juga itu namanya secara bahasa. Nah. Cuma yang jadi masalah khuruj yang tadi dimaksud oleh Pak Solihin adalah orang yang keluar untuk berdakwahnya itu orang-orang yang tidak berilmu. Pertama itu. Kedua, hanya terbatas mengajak sholat berjamaah. Adapun tata cara sholatnya terserah amat. Mau benar, mau salah, mau sesuai sunnah, mau bid'ah. enggak masalah. Asal salat saja. Mereka anti membicarakan tentang khilafiyah walaupun ilmiah. Mereka anti membicarakan umpam mengkritik pemerintah walaupun menyimpang dan mereka juga tidak boleh meminta sumbangan. Anak istrinya ditinggalkan mau kelaparan mau tidak sebodoh amat. Istrinya sudah bebeten kata orang Sunda namanya mau melahirkan dia huruj. Dia meninggalkan tanggung jawab yang menjadi fardu ain baginya mengejar apa yang disebut dengan fardu kifayah karena dakwah itu fardu kifayah. Dan dakwah yang fardhu itu harus dilakukan oleh orang-orang berilmu. Kesalahan lain mereka menetapkan batas waktu tiga hari dalam sebulan, empat puluh hari dalam setahun, gitu ya. Yang tidak ditetapkan secara syar'i. Oleh karena itulah mereka tidak termasuk dalam larangan hadis tadi, tetapi terjerumus dalam banyak penyimpangan di aspek-aspek yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini yang pertama, pak Solihin. Kedua, nawait kedua teh walimatussafar Ah walimatussafar ketika orang mau umrah mau haji pertama tidak ada tuntunan walimatussafar dari nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat ataupun para ulama Kedua walimatussafar dikhawatirkan menjadi ajang kariaan kata orang sunnamanya Memang intinya minta maaf minta doa tapi dikhawatirkan muncul juga riya saya muhajin banyak uang nih. Pulang dari sana panggil haji ya dan seterusnya. Hajinya belum, riaknya sudah didahulukan. Itu dikhawatirkan. Tidak semua orang, tapi itu itulah disebut maudhan naturiya. Artinya tempat atau momen yang sangat memungkinkan orang bisa riak dalam perkara itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tidak ada sunnahnya. Yang pertama katakan tidak ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta para ulamanya. Yang kedua dikhawatirkan menjadi momen munculnya ria. Tadinya ikhlas tidak ada unsur-unsur ria. Tapi dengan diadakan itu nanti banyak orang memuji banyak orang ini, ini dan itu dan seterusnya maka mungkin bisa terpancing itu pertama. Kedua bisa memancing orang untuk juga ria. Orang yang mana yang terpancing untuk kria? Orang yang sudah umroh atau sudah pernah haji. Nanti datang ke orang yang mau umroh mau haji itu loh dia sudah dulu ya. Saya ketika di Mekah, ketika di di Madinah, ketika di Jabar Rahmah, ketika ini, wuh, diceritakan dengan kebanggaan. Dengan maksud tadinya ingin memberi pengalaman, berbagi pengalaman berbagi loh. Tapi ada unsur kria juga di dalam. Sumah. Nah, ini berbahaya. Bisa menghapus pahala haji dan umroh yang lalu. Oleh karena itulah, maka karena Nabi SAW dan para sahabat tidak mencontohkan, juga dikhawatirkan menjadi ajang munculnya niat yang ria dan seterusnya, maka sebaiknya tidak diadakan. Oleh karena itulah, maka apabila ada undangan yang seperti itu, kalau secara syar'i itu adalah hal yang minimalnya makruh sebatas apa maksimalnya bisa haram, maka kita tidak boleh menghadiri hal-hal yang seperti itu wallahu alam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya akan kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Kalau masih ada. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo. Pak Kosim tadi. Pak Kosim, silakan menelpon lagi ya, kami tutup karena karena terlalu lama nunggu ya, tadi ya. Mungkin terlalu lama nunggu sambil kita menunggu penelpon selanjutnya nah ada nih Waalaikum. Asalamualaikum Waalaikumsalam Dari Waalaikumsalam. mana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Abu Raihan dari Semarang. Iya, mangga Pak Abu Raihan. Eh ya, gini Ustaz mau nanya uh, tentang ahwat apakah istri anak tuh boleh membuka cadar di depan kekerapan laki-laki gitu. Iya. Mungkin begitu saja ustaz Ya, mana? Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Iya, pak Buraihan di Senar Mukti Boleh nggak, uh, siapa uh, ipar? Apakah mahram atau bukan? Bukan. Bahkan itu lebih berbahaya. Kata Nabi Ali sholatul salam. Ia kum waduhula al nisa. Jauhi oleh kalian masuk menemui para wanita. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, afara'ital hamwa?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Beliau menjawab, "Alhamul maut." Ipar itu maut, artinya berbahaya. Dia bukan mahram, tapi karena ada hubungan yang dekat secara psikis gitu ya. Makanya bukan mahram tapi karena merasa dekat akhirnya dekat dan setan bisa masuk di sana. Lebih berbahaya daripada orang lain. Kalau orang lain apa? Kita bisa jaga diri, gitu ya. Karena merasa ini orang lain dan bukan mahram. Tapi kalau kepada ipar, ah ini ipar ini, akhirnya dekat. Padahal dia juga bukan mahram. Maka tidak boleh berdua-dua dengan mahrum, dengan ipar, berboncengan, berkholwat, berikhtilat dan juga tidak boleh membuka aurat di hadapan ipar. Wallahu alam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kaif silakan kepada Pak Salehin tadi yang sudah masuk kami Karsim. eh Pak Qosim. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bangga ah, Pak Qosim. Kurang kelihatan ya, Pak. Bangga mengalihkan. Iya. Tolongon karena dadaranku anak-anak, kalau para tuan sangat kena kepada Ustad. Mudah-mudahan sih janda ilmu memohon sim guring, amal kena dinahirkan musa dirintan. Yang kena doa kepada Ustad, supaya salaminase atau afiat sel keluarga kain air ini hari dona Subhanahu Wa Taala. Berkawis ilmu, Ustad. Kuma ha uba mihaya hidjijah. Kalau seandainya ada seorang, seseorang, dia itu baru sadar akan ilmu yang, akan ilmu keislamannya yang benar, baru sekarang-sekarang ini, hmm. dulu-dulunya dia itu masih ya Amplen. dari nenek moyangnya atau dari leluhurnya begitulah, dan dia itu berusaha ingin memberitahukan kepada teman-temannya, saudara-saudara yang lainnya, seperti yang telah dia miliki sekarang. Iya. Tapi ilmunya itu terbatas. Apakah dibenarkan atau bagaimana? Si yang pertama, yang kedua, karena Pak Ustaz sudah menyebut-nyebut tadi soal ibadah haji. Seseorang sudah ibadah haji. Apakah yang paling benar itu di belakang namanya itu pakai h? Atau hajah Atau dihilangkan Itu mana yang benar hmm. Hatunuhun Assalamualaikum warahmatullahi yes. wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kosim Disimahi barokallahu fik Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Ya hidayah taufik Dan ketegaran di atas sunnah Dan Istiqamah sampai akhir hayat Dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah Pertanyaannya ada dua dari Pak Qosim ini. Pertanyaan yang pertama tentang ilmu, ilmu. ]nya. Iya, eh uh, ilmu teh? Uh, apa orang yang apa tadinya memperoleh ilmu oh, iya. yang Ternyata ada perbaikan Iya, ya, dulu umpamanya kita semangat beribadah Tapi dengan ilmu ala kadarnya Ternyata banyak keliru Terus kita belajar lagi, belajar lagi, ngaji lagi Akhirnya kita menyadari dulu-dulu ini keliru dan sekaranglah yang benar gitu ya Ya ini teralami oleh setiap orang yang selalu-selalu-selalu menambah ilmu Selalu ngaji, selalu belajar Jangankan kita atuh ya Para ulama juga seperti itu Dulunya begini, setelah belajar, lalu berubah. Al-Imam Ibn Qayyim az rahimahullah, dulunya seorang Sufi. Lalu belajar kepada Syekhul Islam. Setelah bertemu, lalu berubah menjadi seorang yang memiliki akidah, pemahaman dan manhaj yang lurus. Demikian juga umpamanya Abu hasan Ali Al-Ash'ari. Dulunya awalnya seorang yang berpemahaman dan berakidah Mu'tazilah. Lalu belajar, belajar, belajar. Lalu berubah menjadi seorang asyairah. Dan kemudian belajar, belajar, belajar lagi. Lalu kembali merujuk kepada aqidah dan manhajah. Salafus soleh. Demikian juga murid-muridnya uh, yang lainnya. Seperti umpamanya Imam Al-Baqilani, Imam uh, Ash-Shah dan yang lain-lainnya. Semuanya itu mengalami perubahan. Uh, Imam Syafi'i dalam masalah fikih juga begitu. Banyak perubahan. Makanya ada yang disebut dengan qaul qadim, ada yang disebut dengan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat-pendapat beliau yang terdahulu. Ketika beliau berpindah ke tempat lain, belajar lagi gitu ya ke, ke guru yang lain, ada perubahan. Nah, lalu mengemukakan pendapat-pendapat yang baru yang berbeda dengan yang dulu disebutlah qaul jadid, gitu ya. Ah, perubahan itu menunjukkan orang itu belajar. Kalau orang tidak belajar, dari dulu sampai sekarang gitu aja terus. Barijeng tidak tahu dasar ilmunya, dalilnya nggak tahu. Nah, termasuk juga begitu. Kita pasti begitu. Setiap hari kalau kita belajar pasti ada perubahan. Ada penambahan. Dulu begini, sekarang begitu. Teralami oleh semua orang, oleh Pak Kosim, oleh saya, oleh semuanya. ya Dan itu bagus. ya Jadi kita... Beramal dan berkeyakinan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Nah setelah umpamanya kita berubah ya berdasarkan sampainya ilmu yang datang kepada kita. Apa dan bagaimana sikap kita kepada kawan-kawan, kepada saudara-saudara kita. Pertama, Pak Kwasim bila kita mampu menyampaikannya, sampaikan. Kalau kita tidak mampu menyampaikannya. Atau kalau kita yang menyampaikan mampu tapi khawatir nanti e, bermasalah Peribahasa menyatakan banyak jalan menuju Jakarta Itulah ulah Roma-Roma itu yang terbit Ke Jakarta bisa lewat Cipularang, bisa lewat Cianjur, Puncak Bisa lewat Sukabumi, bisa lewat Jonggol, bisa lewat de, Subang itu ya Dan seterusnya Nah, gitu juga dengan dakwah menyampaikan ilmu yang baru kita fahami ini kepada orang, bisa dengan buku, bisa dengan kaset, bisa dengan umpama nyanyi, yuk dengarkan radio, yuk ikut ke pengajian, hadir di pengajian anu. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah, ilmunya akan sampai kepada orang tersebut dengan cara yang lebih baik, dengan uh, penyajian yang mungkin lebih bisa difahami. Dan apabila ada iskal, ada ada hal yang masih ragu, masih belum faham, belum yakin, bisa bertanya langsung. Baik lewat radio seperti ini, atau lewat majlis-majlis pengajian yang kita hadiri secara langsung. Jadi kalau kita bisa sampaikan langsung, sampaikan. Kalau umpahnya sebatas menyampaikan lalu ditanya, kita tidak bisa menjawab, yuk ajak hadir ke pengajian. Ajak umpah mendengarkan radio. Lalu bertanya atau suruh nelepon tuh telepon Ustaz Anu, gitu ya, menanyakan masalah ini. Bisa. Oleh karena itulah maka lakukan segala cara selama cara tersebut dibolehkan secara syar'i. Begitu Pak Kosim, Allahumma Alhamdulillah. Yang kedua Ustaz. Yang kedua Haji. Hmm, gelar Haji apa layak di? Haji bukanlah gelar. Haji itu amalan. Haji itu kewajiban. Sama dengan sholat. Sama dengan zakat. Sama dengan e, tolabul ilm. Sama dengan infak dan sodakoh. Kalau umpamanya sholat tidak menjadi gelar. Shol, e, bapak sholat fulan gitu ya. Zakat. Haji juga seperti itu. Jadi tidak ada... Istilah haji di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang dipakai sebagai titel tidak pernah disebut Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Ali, Haji Utsman, Haji dan seterusnya. Ya. Itu itu yang pertama. Yang kedua, di e, Timur Tengah sendiri haji ini tidak pernah dipakai sebagai gelar. Gelar yang ada paling Sheikh, Al-Alamah Atau yang sejenisnya Adapun haji tidak pernah Kecuali daerah Asia Tenggara Di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Filipina Yang seperti itu, ya Ada gelar-gelar haji ya. Yang gelar itu sebenarnya pertama bukan gelar Yang kedua tidak pernah dipakai oleh nabi para sahabat dan para ulama Keduanya dikhawatirkan detail haji itu Ya Tadi memancing orang untuk ria Bahawa saya sudah haji Apalagi ketika tidak dipanggil dengan sebutan Pak Haji Marah hmm. Kamu tahu enggak berapa sekarang biaya haji 40 juta tahu enggak ya. sana juga 40 hari Capek Masa tidak pernah dipanggil enggak, enggak haji ke saya Ada unsur rianya nanti Dan itu bisa menghapus pahala haji Sudah mahal Lama Capek Terhapus hanya oleh gelar tersebut Wallahu isya Allah Ya, ada lagi tuh. Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali nanti setelah penelpon ini kita akan buka pertanyaan lewat SMS dari Ibu Ain di telepon Ustaz. Waalaikumsalam Wa warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki Ustaz. Wa fiki Ini Ustaz ada yang ditanyakan begini ya. Bangga. Eh kan ilmu yang saya tekuni bukan ilmu yang syar'i gitu seperti itu. Mm -hmm di mana ya cara mengamalkannya tapi saya lebih mencintai ilmu yang syari terus terjun gitu ya sedikit sedikit dalam dakwah sambil didakwahkan itu ilmu yang bukan syari uh, atau hanya ilmu yang syari gitu seperti itu karena takut terjerumus kepada tidak mengamalkan ilmu gitu seperti itu iya. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Barokallahu fik ibu ayah dicimahi Ilmu-ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan As-Sunnah Ilmu-ilmu yang menyebabkan seorang mulia atau hina dunia akhirat Ilmu yang menyebabkan seorang masuk surga atau masuk neraka Maksudnya memang ilmu syar'i, Ilmu tentang Islam Bukan ilmu-ilmu dunia Mendakwahkan dan mengamalkan ilmu maksudnya adalah mengamalkan ilmu syar'i. I. Adapun ilmu dunia, selama ilmu dunia itu manfaat, maslahat bahkan bisa mendukung teramalkannya ilmu syar'i. I. Seperti contoh ilmu matematika, ilmu hitung, manfaatnya untuk uh, ilmu syar'i i? jelas, karena di dalam ilmu syar'i dibutuhkan hitungan. Contohnya umpamanya zakat. Contohnya lagi umpamanya pembagian waris. Contohnya lagi umpamanya untuk mengaplikasikan uh, fikih muamalah. Umpamanya di bidang utang-piutang, uh, -utang, uh, uh, perdagangan gitu ya. Uh, keuntungannya berapa persen dan seterusnya. Itu membutuhkan apa? Membutuhkan kemampuan matematika atau contoh lagi teknologi seperti yang sekarang ada seperti internet ya seperti umpamanya eh, yang sekarang dimanfaatkan itu ada manfaatnya untuk ilmu syari banyak banyak sekali contohnya umpamanya adanya situs-situs atau website-website website yang berisikan ilmu syari dakwah Fatwa Dari para ulama, dari para asatidah, para ustadz. Di sana penuh ilmu. Ya, ada yang melalui situs atau website. Ada juga yang melalui umpamanya e, Facebook, Twitter. Isinya ilmu. Nah, kemudian kita gabung ke sana. Kita membuka itu. Umpam, kita ingin mengetahui bagaimana hukum tentang tadi. Pemakaian titel haji. Boleh enggak? Tinggal buka internet, shoot. Cari haji di Google umpamanya. Hmm. Nanti muncul tulisan-tulisan dari para ustaz, para ulama tentang hal itu dengan dalil-dalil yang jelas. Kita ingin mengetahui sahih tidaknya suatu hadis. Tinggal di search aja di sana tulis hadis yang dimaksud, umpamanya hadis tentang umpamanya uh, jihad, apa jihad melawan hawa nafsu itu betul enggak jihad besar? Tulis jihad melawan hawa nafsu. Nanti tuh muncul tulisan-tulisan tentang hal itu. Dari orang-orang yang berkompeten ya. Nah, itu diantara manfaat Walaupun ada bahayanya Kalau bahayanya itu dipakai kemampuan internetnya itu Dipakai untuk membuka situs-situs yang buruk Situs-situs yang maksiat Itu jadi dosa ya. Oleh karena itulah, maka ada ilmu-ilmu dunia Yang bermanfaat, yang bisa menunjang Ya, Terfahaminya ilmu-ilmu syari secara benar Maka mengamalkan atau mengajarkan dan mempelajari ilmu dunia Untuk kepentingan itu juga ber, e, e, berpahala Kalau umpamai ilmu dunia tersebut bermanfaat bagi umat Dan bahkan kalau tanpa mempelajari itu umat bisa terpuruk Maka mempelajarinya bisa berhukum fardu kifayah Mempelajarinya lebih baik daripada sholat sunat sekalipun seribu rakaat dan mengajarkannya dianggap ibadah dan berpahala dan semua ilmu-ilmu dunia yang memang dibutuhkan oleh manusia tentu saja mempelajari dan mengajarkannya bukanlah kesia-siaan tetapi itu beribadah sekalipun kadar ibadah kadar pahala yang Allah akan berikan tidak akan sebesar Pahala dan kadar ibadah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu syar'i, i. Mengajarkan tata cara wudhu dan tata cara sholat, pahalanya jauh lebih besar daripada mengajarkan matematika atau komputer atau internet. Gitu ya. Walaupun dua-duanya bernilai ibadah. Dua-duanya bernilai pahala, tapi kadar Besar, kecilnya, pahalanya, tentu saja. Berbeda ilmu syarih bagaimanapun lebih agung daripada ilmu dunia. Begitu Ibu Ayi. Wallahu alam bissawab Iya, syukur Ustaz atas jawabannya. Dan para para pendengar dari Raja Bandung, kami, kami pending terlebih dahulu para penelpon. Karena kami akan beralih ke pertanyaan-pertanyaannya melalui SMS. Karena sudah banyak yang masuk, Ustaz. Yang pertama... Assalamualaikum Ustaz Barukallahu Fik Saya Raisa dari Cipagran Ustaz yang pertama Bagaimana kalau kita tahu ilmunya Terus ada teman kita yang menyimpang Bagaimana cara memberitahunya Terus yang kedua Bagaimana kita cara mengistikomahkan Dalam mengamalkan ilmu Pertama Kak iwa, iya, Raisa di Cipagran, Cipagran Cimahi uh, Kalau kita sudah tahu ilmu Bagaimana cara mendakwahi kawan gitu ya? Yeah. cara itu ya jelas kan. Seperti pertanyaan Pak Kosim tadi, kalau kita mampu menyampaikannya sampaikan. Kalau kita tidak mampu gitu ya, atau kita sampaikan lalu dia bertanya tentang banyak hal yang tidak kita bisa jawab, ya. Bisa kita ajak orang itu untuk mendengarkan radio roja ini umpamanya atau hadir ke majelis-majelis pengajian gitu ya. Atau yuk kita buka internet, kita buka YouTube lalu umpamanya Uh, tulis saja, bisa ustadnya, bisa juga judulnya. Akhikah, umpah. Tulis saja, akhikah nanti muncul ceramah tentang akhikah oleh ustad yang uh, kita kenal, umpamanya. Di sana kan muncul, ya. Jadi banyak jalan untuk mendakwahi orang, walaupun kita sendiri tidak mampu menyampaikannya secara langsung oleh lisan kita, bisa lewat radio, bisa ha ngajak orang hadir ke pengajian, bisa ngasih buku, kaset, dan seterusnya. Itu yang pertama, kedua apa tadi? Untuk istiqomah mengamalkan. Uh, bagaimana ilmu? cara agar kita bisa istiqomah dalam mengamalkan ilmu? Ya, tentang istiqomah ini pernah ada daurah sampai tiga kali ya, hmm. dan kalau nggak salah belum tamat, tinggal nunggu yang keempatnya, entah ada nggak yang keempatnya. Dan ini sudah ada, baik uh, CD-nya ataupun MP3-nya, format MP3 rekamannya ada. Intinya begini, itu tiga kali belum tamat, jadi nggak mungkin kita jawab dalam lima menit. Agar kita bisa istiqamah dalam mengamalkan ilmu, ya, ya, ya yang pertama yang pertama berdoa kepada Allah Azza Wajalla minta hidayah, minta bantuan agar Allah mengistiqamahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Kedua bergaulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang beramal, agar kita terbawa, agar kita uh, terimbas dengan kesolehan mereka dan hindarkan bergaul dengan orang-orang yang akan melalaikan kita dengan orang-orang yang fasik ahli maksiat orang yang suka hura-hura ya itu tinggalkan pergaulan dengan mereka bukan berarti memusuhi mereka tapi tidak berbareng-bareng dalam kesehariannya bersama mereka tidak ngumpul-ngumpul dan seterusnya tapi ketika bertemu dengan mereka tentu saja tetap kita sapa dengan ramah, kita salam, kita me, ada obrolan basa basi masuk juga dakwah kepada mereka, dan seterusnya. Jadi tidak bergaul dengan orang-orang ahli maksiat itu bukan berarti memusuhi mereka. Enggak, mereka bukan orang yang harus dimusuhi. Mereka orang-orang yang harus dikasihani karena kemaksiatannya, ya. Jadi itu yang kedua pergaulan. Sebab Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Almaru anatini Khalilih fal yandur ahadukum ayukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendalah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Jadi, itu yang kedua. Terus yang ketiga tetap sesering mungkin hadir dalam majlis-majlis ilmu. Sebab kehadiran kita dalam majlis ilmu akan menambah iman menambah dorongan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah sampai kepada kita, ya. Di samping akan melunakkan hati. Itu diantara beberapa kiat menggapai istiqamah Allahumma wallahu a'lam biswasam. Ya syukran Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan masih mendengarkan radio ini dari Ummu Salman di Blok Jambu. Assalamualaikum. Apakah ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang penamaan malaikat rokiq, atid, munkar dan nakir? Jazakallah khair. Ia ya, uh, munkar dan nakir dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Al Bukhari. Adapun rokiq dan atid diisyaratkan di dalam Al Quran, tapi bukan sebagai nama dari person malaikat. Allah subhanahu wa taala dalam Al Quran dalam surah Qaf dikatakan ma yalfidu min, uh, uh, apa namanya idhiyatalaqal mutalaqiyan yamini wa anishimali qain ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ma yalfidu min qawlin, tidaklah dia, manusia ya, melafadkan satu ucapan apapun illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid ini Al-Quran, surah Qaf Nah, Rokib dan Atib disebut dalam Al-Quran, tapi bukan sebagai nama person dari malaikat. Tapi, nama atau sebutan bagi setiap malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Yang baik di, di, di, dicatat oleh Rokib dan yang yang buruk dicatat oleh Atib. Seperti itu. Tapi, ini sekali lagi bukan nama person malaikat. ya. Itu uh, ada pun munkar nakir tidak dalam Al Quran, tapi ada di dalam hadis yang sahih. Dari wadkan Imam Al Bukhari Diterima dari uh, Al Barud bin Azib radhiyallahu anhu yang, yang menyatakan, ya ada penamaan malaikat itu. Allahumma, iya, syukur dan atas jawabannya. Dan kami silakan kepada penanya yang akan bertanya lewat telepon. kami buka kembali uh, sambil menunggu. Nah ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam, rohmatullahi wabarakatuh. Uh, ini saya dari Budi Sijalam Jalan Gembar Iya, silakan. Mau ya. nanya Ustaz. Tadi Ustaz menerangkan tentang apa hadis tentang kula fawrasi ya Ustaz ya. Betul. Nah, uh -uh. yang ingin saya tanya dari apa dari sunah kula fawrasi itu yang saya uh, ketahui dari sini ada yang mendalilkan bahawa adanya sumber ketiga setelah Quran dan Sunnah. Ya Ustadz ya, benar gak penyataan saya itu? Ya nanti dibahas nah, ya Bu Kalau begitu seperti apa sih e, e, apa e, Manhat Salafusoleh itu Dan contohnya seperti apa gitu loh Pengen tahu? Iya Ya makasih Ustadz Ya sama-sama Bu Barakallahu Fik Ibu Desi dikembar ya Benarkah ada sumber ketiga Selain Al-Quran dan As-Sunnah? Taib Al-Quran dan as sunnah adalah sumber pokok. Dari ajaran Islam ini. Sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Sudah itu. Taat kepada Allah yaitu kepada Al-Kitab, Al-Quran. Kepada Rasul SAW itu kepada hadis Nabi SAW. Kepada Sunnah beliau. Cuma ada cumanya di dalam memahami Quran Sunnah ini tidak boleh kita pahami dengan otak kita langsung. Karena apa? Karena otak kita bukanlah alat untuk memahami Quran Sunnah. Alat untuk memahami Quran Sunnah adalah ilmu alat untuk itu, ilmu tafsir, hadir, fikih, bahasa Arab dan seterusnya. Gunakan akal kita untuk memahami ilmu-ilmu itu, setelah terfahami, baru itu bisa dijadikan sebagai alat untuk apa? Untuk memahami Quran Sunnah. Dan Al-Quran baik hadis mengisyaratkan bahwa memahami Quran Sunnah harus melalui pemahaman para sahabat. Para sahabat itu sebagai jembatan untuk bisa memahami Quran Sunnah secara benar. Kenapa? Karena tidak ada orang yang paling faham tentang Quran Sunnah selain siapa? Selain sahabat Sahabat itu orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu Menyaksikan langsung pengamalan Quran Sunnah Dalam kehidupan Rasulullah SAW Dan mereka langsung mengikutinya Kalau ada kekeliruan Baik pemahaman atau pengamalan dari para sahabat Pasti ditegur oleh, oleh Nabi SAW langsung Oleh karena itu wajib Dalam memahami Quran dan Sunnah Melalui pemahaman para sahabat dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an orang seperti itu dijamin benar. Coba lihat Al-Qur'an surah atau taubah yang ke-100. Allah berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan wa'ada Allah lahum tajri tahtaha anhar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Maksudnya para sahabat kan. Walladina taba'uhum bi'istan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti para sahabat. Mengikuti apa ya? Mengikuti pemahaman mereka tentang Quran dan Sunnah. Maka Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dua jaminan, rida Allah dan surga. Kepada siapa? Kepada dua pihak. Pihak pertama para sahabat, pihak kedua orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat ketika memahami Quran Sunnah ini. Ini ayat nih. Yang yang apa namanya? Yang mengisyaratkan hal itu. Dan banyak lagi ayat lain ya karena terbatasnya waktu kita tidak mungkin mengemukakan semua tapi ini pun sudah lebih dari jelas untuk mengemukakan hal itu. Kedua hadis tadi alaihim bismillahi wasunnatil khulafayir rasidin al mahdi nabi tamasakubiha wa'adu alaihi binawajib. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan pada sunnah para khulafar yang rasidin. Nah, ada dua sunnah, sunnah nabi dan sunnah para khulafar rasidin. Tapi setelah itu apa perintah nabi sallam? Tamasakubiha, bukan bihima. Pegang itu sunnah. Tadi disebut dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para khalaf orasidin. Tapi ketika memberitahu, Tamas Sakubi pegang itu sunnah. Sunnah apa? Sunnah Nabi, bukan bihman. Wadu alaiha habi nawajin dan gigit sunnah Nabi tersebut dengan gigimu, bukan mengikuti sunnah para khalaf orasidin, tapi biha sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau begitu, kenapa atau sunnah khalaf orasidin disebut? Sudah saja umpamnya wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Pegang teguh dia dan gigit dia dengan gigimu kan. Kenapa tidak begitu tapi kenapa Khulafa Ur-Rasyidin sunnahnya disebut. Ini mengisyaratkan bahawa untuk bisa memahami sunnah Nabi harus mengikuti atau melalui sunnah para Khulafa Ur-Rasyidin. Makanya disebut. Kalau enggak disebut, kalau umpamanya disebut tapi enggak ada maknanya, untuk apa disebut? Oleh karena itulah, maka pemahaman para sahabat bukan sumber yang ketiga. Tapi sebagai wasilah, alat untuk bisa memahami Quran Sunnah secara benar. Coba, kalau tidak mengikuti pemahaman para sahabat, pemahaman siapa lagi yang harus kita ikuti ketika memahami Quran Sunnah? Apakah pemahaman para filosof? Atau pemahaman otak kita masing-masing gitu ya. Yang jauh ilmunya dari yang semestinya? Tentu saja tidak. Coba, coba, coba, coba, coba difikirkan. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah tidak difahami melalui pemahaman para sahabat. Pemahaman siapa lagi itu yang harus kita ikuti dalam memahami Quran Sunnah? Apakah pemahaman otak kita langsung? Enggak. Jadi banyak orang menyatakan kita harus berpegang teguh kepada Quran Sunnah. tidak ada yang ketiga. Lalu ambil ayat tafsirkan sendiri, ambil hadis dia jelaskan sendiri. Padahal otaknya tidak memadai untuk bisa memahami Quran Sunnah karena ilmu yang tidak cukup. Ini sebuah kekeliruan, ya. Makanya diisyaratkan oleh ayat tadi orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti tapi pemahaman mereka dalam kebaikan. Maka Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah setelah disiapkan bagi mereka. Surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekeliruan orang kepada orang-orang yang mendakwahkan dakwah salafiyah adalah. Oh salafiyah itu menjadikan sahabat ini sebagai sumber ketiga. Keliru mereka. Mereka tidak pernah langsung nanya. Mereka hanya dengar. Uh, apa namanya. Uh, Isu-isu yang berkembang di jalanan gitu ya. Lalu menyimpulkan seri. Lalu langsung mencap sesat. Gitu kayak gitu ya. Sebab saya pernah waktu di Tasik membahas masalah ini. Tiba-tiba ada yang ngacung. Selama ini yang saya dengar e, omongan di jalanan. Tidak begitu. Tapi begini, begini, begini. Saya bilang keliru itu Pak. Yang kita dengar di jalanan mah sampah itu. Nih Quran Sunnah. Ucapan para sahabat penjelasan para ulama. Sumbernya jelas gitu ya diterangkan secara gamblang juga. Baru dia faham. Jangan mengambil kesimpulan sesat atau tinasar hanya dari isu di jalanan. Tanya ke sumbernya. Ya berdasarkan hal itulah ibu siapa Desi tadi di, di, di jalan kembar. Sahabat bukan sumber ketiga. Tapi itu alat untuk bisa memahami Quran sunnah secara Benar karena para sahabatlah yang paling faham tentang Quran Sunnah dibanding siapapun. Wallahu a'lam bishowab. Syukur alhamdulillah atas jawabannya dan uh, kita akan bacakan kembali pertanyaan lewat SMS sebelum ada penelpon yang masuk dari Abdurrahman di Cimahi. Assalamualaikum pak Askad. Waalaikumsalam. Pami para imam madhab termasuk generasi mana? Tabi'in sana. Teras dari imam Nawawi teh bergeruka imam syafi'i. Uh. Imam madhab yang empat. Uh, sebagian mereka ada yang tabi'in. Sebagian mereka ada yang tabi'ut-tabi'in. Di antara yang tabi'in adalah imam Abu Hanifah. rahimahullahu Ada ya? Adapun imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad. Mereka tabi'ut-tabi'in. Imam uh, Malik, uh, Imam uh, Syafi'i itu hidup pada abad ke 2 uh, Hijriah Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal tahun 201. Imam Malik juga satu generasi, Imam Abu Hanifah, Imam uh, Ahmad juga satu generasi. Hidup pada abad ke-2 Hijrah dan masuk ke 3 Hijriah. Mereka adalah Tabiut Tabiin. Imam Abu Hanifah, mereka eh, beliau adalah Imam, eh, beliau adalah Tabiin. Nah, oleh karena itulah eh, sebuah ucapan Imam Abu Hanifah yang masyur, ya, kalau ada eh, datang ayat, wajib kita ambil. Datang hadis, wajib kita ambil. Datang ucapan sahabat, wajib kita ambil. Kalau datang ucapan Tabiin, fahum rijal wa nahnu rijal Mereka laki-laki kita pun laki-laki. Kita -laki. ya. Kenapa Imam Abu Hanifah mengucapkan begitu? Ya, daripada me mengambil ucapan tabi'in lebih baik izi sendiri. Kenapa? Karena pertama Imam Abu Hanifah Sri seorang tabi'in. Kedua Imam Abu Hanifah Sri seorang ulama mujtahid Yang layak untuk ngomong begitu. Kalau kita yang ngomong kita ulama manusia, kita juga manusia. Jadi, ulama berpendapat, saya juga berpendapat. Nah itu orang tak tahu diri itu. Iya betul ulama manusia. Tapi manusia... Dengan ilmu yang memadai untuk istihat. Kalau kita manusia macam apa? Coba umpamanya kita dengar ya ada seorang pelaut, seorang marinir atau apa gitu ya eh, angkatan laut yang bisa berenang nyebrang Selat Sunda, ya nyebur dari Pulau Jawa terus berenang sampai kemana? ke Sumatera, ya ada hebat itu orang, ya dan itu real. Coba katakan kepada orang itu, ah dia laki-laki, saya juga laki-laki. Dia manusia, saya juga manusia. Dia apa makan nasi, sayur dan sebagainya, saya juga begitu. Dia bisa nyebrang selat Sunda, kenapa saya enggak? Coba nyebur bareng. Dia nyebur terus sampai ke sana, kita nyebur langsung ke lelat. Betul, dia juga manusia, tapi manusia yang terlatih. Ya fisiknya mentalnya teknik berenangnya sehari juga mungkin latihannya berapa jam gitu 6 sampai 8 jam kita mandi ge seminggu sekali gitu ya ya enggak bisa dibedak enggak eh, bisa disamakan dong ya itu dari segi apa kemampuan berenang antara kita dengan dia dia profesional banget kita mah amatir ge henteu gitu ya nah begitu juga kita dengan para ulama dari segi ilmu jangan sekali-kali ngomong seperti yang diomongkan Imam Abu Hanifah mereka laki-laki kita pun laki-laki. Imam H. Abu Hanifah ngomong begitu, beliau layak. Karena ia ya tabiin, ia ya juga ulama muftahidin. Kita apa, gitu ya? Nah itu. Terus uh, Imam Abu Imam An Nawwah, apakah berguru kepada Imam Enggak, jauh atau jauh zamannya ya? Jauh zamannya. Uh, tapi Imam An Nawwah, Imam Muhyidin Abi Zakari An Nawawi. Itu orang yang dari segi fikih menganut madhab kepada Imam Syafi'i, tapi tidak berguru langsung karena tidak satu zaman ya. Walaupun besok. Ya, terima atas jawabannya. Uh, kembali saya bacakan pertanyaan dari Ibu Komaryah di Cimindi. Ada dua pertanyaan sebetulnya. Yang satu perasaan sudah pernah diangkatin Ustad tentang apakah ada doa khusus sesudah salat duha dan tahajud. Oh ya udah terus udah ya, ya. ya. Yang kedua boleh tidak mengambil uang suami tapi suami tidak tahu katanya. <laughs> ibu siapa? Ibu Komariah. Ibu di Komariah Simindi. di Simindi. Barokallahu fiq ibu. Ya mudah-mudahan nanti mah suaminya tanpa harus diambil ya sendiri gitu bro. Sepuluh juta sehari. Amin. Apa yang Ibu Komaria alami pernah juga dialami oleh seorang wanita uh, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Hindun dia adalah istri seorang sahabat namanya Abu Sofyan raudiallahu an. Kata Hindun ya Rasulullah suami saya itu Abu Sofyan orang yang pelit. Kalau tidak saya uh, minta dia tidak ngasih. Boleh nggak saya mengambil tanpa sepengetahuan dia? Gitu ya. Apa kata Rasulullah Rasul S.A.W.T. boleh Jadi kalau umpah suaminya betul-betul Ngalas gitu kata orang Sundamanya Padahal kebutuhan seorang istri dan anak-anaknya lebih dari apa yang diberikan oleh suami Kurang pemberian suami Padahal suami punya Maka dibolehkan seorang istri mengambil tanpa sepengetahuan Suaminya selama mengambil itu untuk kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya Seperti itu dibolehkan ya Ah, adapun kalau umpamanya suami sudah memberikan kepada istri dan anak-anaknya dengan jumlah yang cukup, malah ada dilebihkan, istrinya bisa apa? Bisa nabung segala macam dari sisa itu. Tapi si istri ini kusabab hawq gitu ya, serakah gitu ya. Kemudian tahu suaminya memiliki banyak uang simpanan, padahal suami punya banyak uang simpanan, pertama mungkin nabung untuk kepentingan kepentingan yang di luar uh, dugaan gitu ya, untuk pokoknya untuk kemaslahan keluarga juga, atau mungkin untuk disumbangkan uh, karena infak sodako juga suami juga harus infak dan sodako dan tidak ingin diketahui istrinya mengamalkan hadis. hatta la tak lama shimaluhu mayunfiku ya minuhu sehingga saking ikhlasnya itu itu apa namanya uh, sodako sehingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Anggota badannya sendiri, saking ingin ikhlasnya, tidak tahu. Apalagi yang lain, termasuk istri anaknya. Dia ingin ikhlas, sehingga istrinya tidak perlu tahu bahwa dia sudah infak atau sodakoh. Ada yang seperti itu, dari tipe laki-laki. Nah, jadi kalau si istri mengambil uang suami tanpa pemberitahuan kepada suami, dan mengambilnya bukan karena kebutuhan pokok. Kebutuhan pokoknya sudah mencukupi, bahkan ada dia. Tapi ah iseng, weta memberinya. Atau ingin tambah banyak lagi gitu ya, ingin memenuhi umpamanya kebutuhan-kebutuhan bukan sekunder lagi tapi tersier, umpamanya kebutuhan yang tidak begitu mendesak, ya e, maka tidak boleh. Istri tidak boleh mengambil uang suami tanpa pemberitahuan suami kalau seluruh kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi bahkan lebih. Tapi kalau memang untuk kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya, maka dibolehkan seorang istri mengambil uang suami tanpa sepengetahuan suami sebagaimana kasus Hindun kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Eh, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelepon kembali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Halo, mengapa Pak ini sudah masuk? Okay, iya, selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Barokatuh. Saya, saya, uh, saya kerja di satu industri makanan. Dengan siapa, Pak? Dengan Ahmadirajawali. Ahmadirajawali, silakan, Pak Ahmad. Di ada jadwal ini, di sebulan sekali itu kebagian jaga ini jaga produksi mesin ini. Hmm. Kita harus mengabaikan sholat Jum'at. Nah, sedangkan sholat Jum'at itu kan wajib. Tapi kerana kita ada aturannya, harus jaga produksi, kita harus jaga banyakan rekan-rekan menggantinya dengan celah cukup bagaimana hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad di Raja Wali Barokallahu Fik. Apa yang ditanyakan Pak Ahmad ini pernah juga ditanyakan kepada para masyayikh, para ulama dengan kasus yang sama tapi sedikit berbeda. Ingat, kejadian ini tidak pernah teralami di zaman Nabi alaih salatu wassalam. Tidak ada, ada dari, dari Quran dan dari sunnah. Oleh karena itulah, maka dibutuhkan ijtihad. Siapa yang layak ijtihad? Bukan kita, bukan saya. Harus tahu dirilah bahwa kita ini bukan mujtahid maka tanyakan ke para para mujtahidin ya ada pertanyaan seorang uh, satpam ya satpam yang harus menjaga toko atau kantor gitu ya termasuk hari Jumat ketika jumatan kalau kantor itu ditinggalkan termasuk oleh satpam dibobol maling kedua bisa menimbulkan kerugian kepada seluruh karyawan yang ada di sana bagaimana apakah boleh enggak tidak salat Jumat, para ulama menjawab dan ini jawaban dari Syuhi, dari Lajnah Daimah juga ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, dibolehkan bagi satpam tidak melakukan salat Jumat demi kemaslahatan umat. Demi kemaslahatan banyak orang saat itu, tidak seluruh umat. tapi banyak orang yang terlibat di sana, gitu ya. Dan untuk tercegahnya kezoliman dan kemungkaran berupa atau uh, pencurian tadi. Ya, Oleh karena itu dibolehkan dan dia harus sholat duhur Tapi hendaklah dilakukan secara ruling, secara bergilir Jangan itu-itu terus Nah, kasus ini juga sama dengan apa yang dialami oleh Pak Ahmad Itu mesin produksi di sebuah perusahaan itu kan tidak boleh berhenti Terus gitu ya Yang apabila berhenti, maudarat Bisa apa namanya terhenti juga produksi gitu ya Uh, me -me menyalakannya kembali itu perlu waktu yang lama, memanaskan lagi juga seharian atau sehar semalam kadang-kadang gitu ya, menimbulkan maladapt. Jadi produksi harus jalan terus, mesin harus jalan terus, dan otomatis harus ada operator yang jaga. Uh, dan suatu saat pasti ada beberapa laki-laki yang kegiliran pas sholat Jumat. Maka itu dibolehkan dan mereka harus sholat dzuhur. Wallahu a'lam bishshawab. Iya, syukur atas jawabannya dan kita akan kembali mengangkat penanya lewat telepon dari Umu Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Asalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Uh, Ustaz mau dari? tanya. Dari Umu, umu siapa nih, Bu? Maaf. Uh, dengan Umu Faiz Rancaekek. Oh, iya, silakan Faiz. Uh, mau tanya, mohon maaf apabila tidak bersesuaian dengan tema tentang masalah saum uh, Sunnah Hmm. Bagaimana uh, utamanya melaksanakan saum sunnah apabila kita sedang uh, safar gitu. Nah, apakah uh, melanjutkan saumnya atau berbuka? Kemudian yang kedua, apabila uh, berusaha untuk mendawamkan saum sunnah dan suami juga sudah mengetahuinya tetapi apabila dalam satu kesempatan ternyata suami ada di rumah begitu ya dan ternyata misalnya tiba-tiba ada maksud begitu e, bagaimana itu saumnya? Ya. apakah e, mempertahankan saum atau e, membatalkan memberikan kebaikan kepada suami begitu ya. itu saja Ustad ya. terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umur Faiz di Renca Ekek Barokallahu Fik e, Boleh enggak Saum Sunnah Ketika Safar? Ya, tergantung Bagaimana kondisi Safarnya Ya, Kalau Safarnya berat Dan apabila Kita melakukan Saum Sunnah Mengakibatkan kita lemes Kemudian tidak Tertunaikannya ...perluan pokok dalam safar tersebut... Ya, ...maka sebaiknya kita tidak melakukan saum. Karena apa? Karena saum sunatnya menjadi penghambat... ...bagi kewajiban dia selama safarnya. Oleh karena itu batalkan. Dan insyaAllah kalau kita sudah terbiasa saum sunat... ...lalu suatu saat tidak bisa saum karena safar... ...pahala dari saum sunat itu tetap kita dapatkan... ...dari Allah SWT. Karena... Safar uzur syari, ya. Untuk bolehnya tidak. Saum jangankan yang sunat. Bahkan yang wajib pun boleh dibuka. Tapi kalau umpahnya safarnya enteng. Tidak akan memberatkan safar. Tidak akan menghalangi kewajiban-kewajiban kita selama safar kita. Maka boleh kita untuk melanjutkan safar kita. Karena tidak adanya unsur ma madarat di dalam safar. Di dalam saum yang kita lakukan selama safar kita. Jadi situasional, mana yang lebih afdol kita lihat efeknya Kalau umpamanya efek dari saumnya madharat, buka saum itu Dan insya Allah kita tetap dapat pahala saum sunat tersebut Dan apabila tidak mengandung unsur madharat, kita tetap saum karena dengan saumnya ada dampak psikologis yang besar kepada jiwa kita Gitu ya. Oleh karena itu silakan teruskan saumnya apabila hal seperti itu Inilah yang pertama. Kedua, eh, kalau seorang istri biasa saum Lalu suatu saat suami ada di rumah. Wajib si istri itu meminta izin kepada suaminya bahawa dia mau saum Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yahillul imra'atin anta suma wa zawjuha hadir illa idni. Tidaklah halal. Kalau tidak halal artinya apa? Haram. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk saum saum sunat, pada suaminya ada kecuali dengan izin Kita bertujuan apa dengan saum kita? Tujuannya ini dapat pahala kan? Eh ini malah dosa. Jadi untuk apa tu saum? Ia ibu dosain begitunya. Maka wajib minta izin kepada suaminya bahawa dia mau saum. Kalau kata suami, aduh oh, jangan dong, karena ini libur umpamanya. Sehari hari libur, esok eh, hari hari kerja saya sekarang hari ini ada, kamu saum lagi. Jangan, maka tidak saumnya si istri karena ada udur, uh, tidak ada izinnya suami tetap berpahala. Saumnya tetap uh, di pahalai apa? Uh, pahala suami tetap Allah berikan, walaupun dia tidak saum. Ya, kalau umpamanya suaminya sah menyatakan, ya bolehlah, silakan saum, gitu ya. Tapi di tengah-tengah hari suaminya punya hajat kepada istrinya, wajib si istri membuka saumnya, wajib itu karena apa? Karena memenuhi ajakan suami wajib. Dan itu saumnya saum sunnah. Maka yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Wajib seketika itu juga si, si istri itu e, membatalkan saumnya jangankan diminta oleh suaminya. Kalau toh tidak diminta tapi ada isyarat-isyarat sepertinya suaminya menginginkannya, tapi karena suaminya itu tahu bahwa istrinya lagi saum jadi dia itu menahan diri gitu. Padahal Padahal dia kelihatan, isyarat-isyaratnya inginkan, istrinya pasti pasti pasti tahu ya kepada kebiasaan suami. Udah puluhan tahun gitu masa, gak hafal-hafal juga gitu ya. Kelihatan suami seperti menginginkannya, tapi dia menahan diri karena saum yang dilakukannya, maka batalkan sudah. Dan insya Allah pahalanya dua-duanya dapat. Pertama pahala melayani suami, kedua pahala saumnya tetap dapat dari Allah SWT, dia membatalkan saumnya karena ada uhdur syari i. Jadi begitu, jadi istri-istri coba perhatikan untuk apa ibadah. Pasti ingin pahala. Tapi ternyata kalau ibadah itu menimbulkan dosa karena tidak ada izin suami. Me, apa namanya, me, mematuhi suami wajib. Sedangkan ibadahnya sunnah, dia lebih mengejar yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib, jadi dosa dia. Oleh karena itu, coba prioritaskan kebutuhan suami. Karena memprioritaskan kebutuhan suami adalah kewajiban yang lebih tinggi dibanding amalan-amalan sunnah. Ya, syukur Ustaz kita angkat penelpon yang sudah menunggu dari Sariwangi. Assalamualaikum. Halo. Ini mendengarkan radio dulu. Radio ini radio dimatikan dulu, Pak. Ini sudah masuk teleponnya nih. Halo, dari Sariwangi, Pak. Siapa lupa tadi? Halo. Nah, kita tetap aja dulu Ustaz satu. Wal rekaman saya yang baru tadi. Iya, Mungkin lewat streaming. Oh iya, streaming jadi telatnya. Ya kepada penelpon yang tadi dari Sariwangi kami silakan untuk masuk kembali. Halo. Halo? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Oh. <t> <I> ya. Halo ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set. Iya di Abu Khairat. Ya. Silakan Abu, Abu Khair. khair. Allahu fi istiqamah. Afika barakallahu. Ya, Ini tak ada yang menanyakan tadi nih di syarat tadi 1 ton 1 karat 420. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang tiat dan di antaramu dan belum nyata orang-orang yang syobarah. Maksudnya gimana Ustaz soalnya kalau berjihad zaman dahulu mungkin berperang gitu ya memiral agama kalau untuk zaman sekarang tidak itu apa saja terus belum nyata orang-orang yang sobat kriteria sobat itu bagaimana Ustaz Ali Imran ayat Barakallahu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Iya. Pak Abu Khair di mana Cimindi hmm. ya. di Cimindi menanyakan tentang apa yang terdapat dalam surah Al-Imran Ayat 143 Yang menyatakan Bahwa Am hasib tum Antad khulul jannah Walamma ya'lamillahulladzina Jahadu minkum wa ya'lamat sabirin Surah 42 ya Bukan surah 43 Apakah kalian mengira Bahwa kalian akan masuk surga Padahal Belum diketahui Apalagi Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar Apa makna dari ayat ini? Ya, Ayat ini teguran kepada beberapa orang yang meyakini dirinya masuk surga Padahal belum diuji dengan kewajiban jihad dan sabar ketika menerima musibah atau menerima kewajiban yang berat Ya Nah, maknanya ketika orang-orang sebelum turunnya kewajiban jihad, merasa dirinya akan masuk surga, begitu ada turun kewajiban berjihad, karena situasinya memang mengharuskan untuk perang, barulah di sini mereka teruji. Benar enggak pengakuan mereka itu, bahwa mereka itu mukmin? Kalau ternyata mereka berjihad, dan bersabar menghadapi risiko dari jihadnya, barulah mereka itu orang-orang yang telah teruji. Tapi di kalangan mereka banyak orang, terutama orang-orang munafiqin, itu tidak mau berjihad karena besarnya risiko yang harus mereka terima. Lalu mereka mencari uzur, mencari alasan untuk tidak ikut jihad. Disebut inna buyutan aurah, rumah-rumah kami kosong tu. Ada yang pura-pura sak, -pura sakit dan seterusnya. Termasuk pada waktu perang Uhud, sekelompok orang-orang munafik ikut berangkat ke Medan Uhud, tapi di tengah perjalanan mereka balik lagi kembali ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang tidak teruji. Mereka orang-orang yang bohong pengakuan imannya. Oleh karena itu, Allah menyatakan, Amhasib tum'antad hurul jannah, walamma ya'lamillahulladzina jahadu minkum, wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka akan masuk surga Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad Dan orang-orang yang sabar Ya. Nah terus bagaimana aplikasinya Kepada kita sekarang Tui, Kepada kita ya, Kita Kena juga dengan ayat ini Apakah kalian menyangka bahwa kalian Akan masuk surga Padahal belum terbukti jihadnya dan sabarnya Padahal Di kalangan kita sekarang tidak ada Media atau kesempatan Momen untuk berjihad dalam arti perang. Perang melawan siapa sekarang? Itu ya. Orang kafir banyak, tapi kondisinya situasinya tidak memungkinkan. Tapi masih tetap kita berjihad. Al Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyah Rahimahullah Taala menyatakan bahwa jihad sudah Allah turunkan perintahnya ketika di Mekah. Jihadil Kuffara, ya ayuhan Nabiu. Jihadlah kau lawan munafik. Hey orang-orang beriman, eh, hey nabi, berjihadlah kamu melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Ayat ini turunnya di Mekah loh. Talo apa yang dilakukan oleh nabi mengamalkan ayat ini? Apakah mengangkat senjata? Enggak. Yang beliau lakukan dakwah. Maka jihadnya kau muslimin di saat kau muslimin belum memiliki kekuatan yang sepadan dengan kekuatan orang kafir, jihadnya adalah dakwah. Otomatis usaha perjuangan membekali diri untuk berdakwah juga termasuk jihad. Termasuk belajar ilmu, mencari ilmu. Gitu ya. Itu di jalan Allah. Man kharaja min bayti yaltamisu fi ilman fahuwa fi sabidillah. Hatta ayar jihad. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia itu sedang di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Ini jihad. Oleh karena itu, jangan dulu kalian menyangka masuk surga sebelum jihad-jihad yang kecil ini, sebelum mencapai jihad dalam arti perang, ini dilakukan dulu. Karena perangnya belum ada momennya untuk kita sekarang di sini. Beda dengan di Suriah, beda dengan di Palestina, beda dengan di Yaman kemarin-kemarin. Di Indonesia situasinya tidak seperti itu. Dan kita tidak mungkin bisa ke sana. Secara teknis mustahil ke sana. Karena untuk kesana itu kan harus ada paspor, harus ada visa, harus ada biaya, harus ada pesawat yang mengangkutnya, dan itu mustahil bagi kita. Eh, oleh karena itu, maka jihad kita bukan perang untuk sekarang. al Alimam Ibnu Kasyi menyatakan jihad di saat kita lemah, kekuatan yang tidak sepadan dengan kekuatan orang-orang kafir seperti sekarang, jihadnya adalah dakwah. Jihad pula setiap persiapan untuk dakwah termasuk mencari ilmu, termasuk uh, mengaplikasikan ilmu, ya, termasuk menerjunkan diri ke dunia dakwah dalam masalah-masalah uh, teknisnya menyampaikan ilmunya kita tidak bisa, tapi aspek teknisnya kita bisa bantu, menyiapkan peralatan, gitu ya, menyumbang apa namanya hartanya untuk kepentingan dakwah, gitu ya, menyiapkan sound sistemnya, tempatnya, mengpublikasikannya, itu termasuk bagian dari jihad di saat kaum muslimin masih lemah. Berdasarkan hal itulah. Maka aplikasikan dulu ini, baru e, nanti klaim masuk surga itu terbukti setelah seluruhnya dijalani dengan sabar. Dan untuk semua itu perlu kesabaran. Siapa bilang dakwah tidak butuh sabar? Siapa bilang mencari ilmu tidak butuh sabar? Menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu tidak butuh sabar. Semuanya butuh kesabaran. Dan sabar tidaknya akan terbukti dari kontinuitas orang itu dalam mencari ilmu mengamalkan ilmu, Menyebarkan dan mendakwakan ilmu, serta bersabar dalam menerima risiko akibat menyebarkan ilmu. Begitu ya. Allahumma alam bishowab. Uh, terakhir, okay, terakhir sekali. Iya, syukron atas jawabannya. Kasihan penawapan. Kanya ya, dah ditutup. Waalaikumsalam. Halo. Okay. Sama seperti tadi Iya jangan mendengar di streaming pak Ini lama kalau streaming Mungkin putus dari sananya katanya pak Oh putus dari sananya Dia masih nyetel di streaming Dan di streaming telat Sekitar setengah menit ya. ya kalau begitu Waktunya sudah habis Dan saya juga harus persiapan menuju Baltos Bagi bapak-bapak ibu-ibu ikhwan ahwat Yang punya waktu luang Silakan hadiri di Baltos ba ya jam 10 sekarang mengkaji tentang syaitan la'natullahi alaihi dan insyaallah uh, ini akan kita lanjutkan hari Selasa yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdik asyradza alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin ala wa ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh